Selamat siang mitra bisnis. Terima kasih anda masih bersama kami. Saatnya saya Dona Riza mengundang anda untuk berpartisipasi dalam b u s n e s Men Opinion melalui enam t i g m i t r a bisnis kereta api terus berkembang dan menjadi salah satu pilihan utama transportasi di negara maju. p r a n c i s Jepang boleh bangga dengan kereta api super cepatnya yang mencapai 300 km per jam. Kereta api juga diandalkan untuk mengangkut barang. Di China dan India sekitar 60% barang diangkut oleh kereta api. Di Indonesia sebaliknya. Kecepatan rata-rata kereta api hanya 50 km per jam untuk alasan keamanan. Prosentase e barang yang diangkut juga hanya 1%. Bagaimana komentar Anda melihat kondisi ini, di mana letak kesalahannya di manusianya atau pemerintahnya? 633-9160 mengundang partisipasi Anda dalam b u s i n e s s m e n opinion. Mitra bisnis kereta api terus berkembang dan menjadi salah satu pilihan utama transportasi di negara maju.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 dimana letak kesalahannya di manusianya atau pemerintahnya 6339160 dalam businessman opinion selamat siang Pak Bobi ya selamat siang Bu komentar Anda Bapak ya sebetulnya ini masalah, masalah komprehensif jadi pemerintah juga SDM nya juga tapi kalau saya pikir untuk mempercepat pembangunan kita kita mesti adakan ahli teknologi di teknologi yang ada di Jepang di Jerman ataupun di Eropa yang paling canggih kita adaptasi Kita kerjakan di sini bersama-sama. Jadi proyek itu berjalan dengan baik, sehingga kita juga punya suatu kebanggaan. Jadi jangan takut, saya pikir kita tinggal adaptasi aja. Kita ambil semua teknologinya, kita investasikan, kemudian untuk berikutnya. Jadi biarkan investor itu datang dari Jepang. b a r kita juga punya teknologi yang sama dengan mereka. Dan kita tiru nanti. Itu aja, t Baik, terima kasih Pak Wibi.、Uh, Bapak Bobby ya, Ibu Wibi selamat siang. Ya, selamat siang. Komentar Anda Ibu? キタドアちゃんと、サトウ、モトトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥまゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥとゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ、カイトゥト�� ya s e r a tahun u s t juga begitu aja jadi kita mau tertutup atau terbuka nah ada contohnya mau tertutup kayak Tiongkok, mau terbuka kayak Jepang baik, terima kasih b u Wibi Bapak Joni, selamat siang Ya. komentar Anda Pak Joni komentar saya itu sudah satu contoh yang jelas kayak TLN, dari dulu kan gak bener terus setelah ganti ini yang orang yang bidangnya yaudah beres itu aja Jadi pemerintah nggak perhatiin masalahnya itu, biarin berjalan terus. Mestinya kita mesti ganti prinsipnya kita mencegah sebelum terjadi. Malah sekarang i kalau selama ini yang s e d i kita lihat, terjadi dulu, baru kita atasi. i t u problem n y a paling besar di situ.、Selamat、Baik, terima kasih. Pak Dibyo, selamat siang. Selamat siang, Bu. Komentarnya, Pak. Pertama, Bu, ya. perlu nya peningkatan gerbong-gerbong、uh, sarana KA kita lewat PT INKA gerbongnya banyak yang jelek kedua perikatan SDM daripada keretarel sendiri itu buruk oleh karena perlu ditingkatkan, ditraining dan sebagainya. Usia kerja antara 20 tahun sampai maksimum 60 tahun. Yang lebih dari 60 harus ditensiun. Terus kemudian yang nomor tiga, kerjasama dengan luar negeri, dengan Jepang, Jerman, maupun Prancis e ataupun Korea yang sudah a h l i teknologi dengan negara Jerman maupun Cina, maupun Taiwan. Nomor empat buruk, yang paling penting adalah pembiayaan セクタークレパーレイト、シナンシティン、ヤングママダイ、テレマエニシティン、カトウ、ハリアン、ガナン、プ a ン m ン、アタボミングワン、センガサマパナンパンナイ、イトパヤ、タイアン、パまマヤクラ、ティサン、ピトア y ャ、タマソ、ペロン、ジュガ、パヤ、カロヤン、カプニアン、ダディ、パニアプロ、マチュプナイ、タマソ、ジャリガン、 di Indonesia jangan diberilah oleh orang Jawa aja gitu Terima kasih t e r i Makasih Pak Dibio Bapak Rudi selamat siang. siang komentarnya Pak ya pemerintah kita cuman p a c o t doang gede tapi dilaksanain enggak ketinggalan kita sama negara-negara lain malu baik terima kasih Pak Rudi Bagaimana komentar Anda melihat kondisi ini dan di mana letak kesalahannya di manusianya atau di pemerintahannya? Karena kereta api terus berkembang dan menjadi salah satu pilihan utama transportasi di negara maju...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 enam tiga tiga sembilan satu enam puluh kami mengundang anda untuk menyampaikan opini maupun komentar. Baik Mitra Bisnis, terima kasih anda sudah menyampaikan komentar anda. Sampai di sini bisnis men opinion, sampai jumpa. Bisnis men opinion. Mitra Bisnis, kereta api terus berkembang dan menjadi salah satu pilihan utama transportasi di negara maju.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 Atau pemerintahnya, silakan di 633-91-60. 633-91-60. Pak Lim-Lim, silakan. Iya, nih.、Uh, Opinian saya sih kayaknya kereta api yang jurusan untuk jurusan contohnya ya, jurusan Jakarta, Bandung, Bandung, Jakarta ya, para hiangan ya. Menurut saya kalau bisa, bukan diturunin harganya sekarang makin diturunin, mas. Kemarin saya dengar Rp10.000 ya,、uh, untuk Bandung, Jakarta. Tapi bukan diturunin harganya, menurut saya naikin harganya kecepatannya yang ditambah. Begitu, k a n a untuk alasan kecepatan, cuman lima puluh kilometer per jam, buktinya banyak tabrakan juga ya. Lima puluh kilometer per jam di luar negeri kan jalan dua ratus tiga ratus juga aman aman aja tuh, gitu Pak. Terima kasih. Iya baik, terima kasih. Mitra bisnis kereta api terus berkembang dan menjadi salah satu pilihan utama transportasi di negara maju. Prancis, e Jepang, boleh bangga dengan kereta api supercepatnya yang mencapai tiga ratus kilometer per jam.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 633-9160 Pak Herman s i l a k a n Ya selamat siang Ya kalau saya melihat begini ya、uh, Kereta api itu Adalah satu bentuk moda Transportasi yang mengangkut Banyak orang Nah disitu diperlukan satu tanggung jawab Dan kedisiplinan yang tinggi Karena me me、uh, meliputi Banyak nyawa disitu、uh, Kedua untuk memberikan satu safety yang tinggi, dia membutuhkan satu teknologi dan infrastruktur yang baik. Nah, kita mengalami kendala di sini dari segi keuangan. Karena sampai hari ini kereta api masih dikelola oleh perusahaan negara yang terikat kepada faktor-faktor sosial. Nah, namun kalau kita sekarang serahkan kepada swasta dengan tarif komersial, Tentunya nanti kereta api sebagai moda transportasi murah juga berubah、uh, kategorinya Jadi、uh, sekarang kita mesti menentukan sikap Kalau kita mau meningkatkan kualitas kereta api Kita berani n gak g serahkan ke swasta Dan jangan tuntut harganya harus subsidi lagi Ya jadi、uh, saya kira begitu, terima kasih Ya terima kasih Pak Herman, Pak Hendry s i l a k a n Selamat siang Siang s i l a k a n Pak Wah kalau saya berpendapat ya ini karena di kita ini masing-masing itu berjalan sendiri tim-tim mereka itu bukan merupakan suatu kesatuan antara pemerintah dan p e n g e l o l a dan karyawan terbawah pun dari atas sampai bawah itu harusnya mereka itu tim nah ini dari atas mereka merasa jadi pemimpinnya mereka tinggal tunjuk-tunjuk tinggal perintah-perintah yang, yang dibawah pun ya begitu, mereka juga masa bodoh juga jadi intinya disini tim yang tidak ada di kita ini, di pemerintah antara pemerintah sampai bawah itu パーンツワークサットワン、ジャリングレイト、イバーランジャ a ンスモニアジャ、ゴムジャレクモブロックスカ、イバーラン i バーグピクラン、カログモバグス、オトマティ a ャンギアタサカンディシャンジュン、サピカログランジャレク、ヤンディバーワカンデュウジャーナイト、インティナ、ティンディキタニティダ Yang salah adalah pemerintah. Pemerintah tidak bisa mengatur、uh, ya, rakyatnya, sehingga tujuan pemerintah tidak tercapai. Kenapa? Kenapa tidak, tidak bisa mengatur ya? Karena memang kelihatannya ya, saya tidak ada yang benar-benar memang menciptakan negara ini lebih baik. Jadi semua kalau ada proyek, pikirannya udah berapa bagian gua, berapa semua sih dari atas sampai bawah. Jadi. Masa bodoh p r o e k ini jadi tenaga, yang penting gue dapet duit gitu. Yang begitu pikiran yang ada sekarang n i semua. udah Termasuk kalau mau bikin usaha juga sama. Orang mau m a s a bodoh, mau orang p e n g u n d u h Ya, itu saja Pak Hadi, terima kasih. Dan terima kasih mitra bisnis untuk anda yang sudah bergabung di b u s i n e s s m e n Opinion. Saya Fahmi Andrian.